harus dulu dua ayat, melanjutkan yang barusan, surat 50, surat kop, ya, surat nupang bagerna, jadi yang kop. Surat kop, surat ke-50, ayat 16, 17, 18, 19, boleh lampad ayat. Saya sekali, semuanya sekali. Anzulillahi min al-Shaytan al-Rajiim. Yo. Wana llemu, mitä osuisubihin, näpussuhu. Vaan llemu, mitä osuisubihin, näpussuhu. Vain Talak almul talaki siman فِي قَوْلٍ يَا أَيُّهَا Jat saqratul mauti bilhaq Wajah saqratul mauti aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya yang satu duduk di sebelah kanan yang lainnya duduk di sebelah kiri Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, tidak ada satu kata pun yang diucapkan manusia, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah syakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah dahulu yang hendak kamu hindari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selamatul insan wahib di lisan. Selamatnya seorang itu disebabkan dia berkemampuan menjaga titipan Allah yang bernama lisan tema kita sore hari ini insya Allah terkait dengan itu hati-hati dengan kata-kata kita berkata-kata hati-hati kata-kata kita Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukrolillah الذي خلق الموت al ليبلواكم wal-hayata liyabluwakum وهو ahsan wa'amala wa huwa al-azizu al-ghafur Asyadu anla ilahi lallaha al-rahmani rahim Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhir hil anbiyai wal-mursalin Wa nali wassohbi aliauma nakhtimu ala afwahihim watu tukallimuna aidihim Watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun ayaa waqala nabi sallallahu alaihi sallallahu min ilmin la yanfa' wa min qalbin la wa min tasba' wa min duain la yustajabalaha wa muhammad wa muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim, wa barik alla muhammad, wa muhammad, kama barok ta'ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Bersyukur dengan waktu yang terus melaju, mendekati titik akhir yang namanya maut. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Jangan kufur, termasuk kata-kata. Nanti menyesalnya di akhir. Bersyukur atas nikmat detik yang terus bergulir. Masa yang terus berjalan cepat menuju kesudahan Kullu ajalli musamma Apapun ada expire dan kadaluarsanya Mengfaatkan kuota sisa usia untuk Beribadah, beribadah dan hanya untuk beribadah kepada Allah Karena dengannya kita diciptakan Tidak aku ciptakan jin dan jun Manusia, junaidik Kecuali untuk beri, walakod holaknal insan. Di sini juga sama. Sungguh, taukid kid walakod sungguh holaknal insan. Aku ciptakan manusia. Sifat manusia itu, kata Nabi, innal insan mahalil hato wanisyan. Sungguhnya manusia punya karakter bawaannya pembuat kesalahan. Jadi bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ini sempurnanya manusia teh, Karena pernah berbuat Salah, maka di, Dimampahankan oleh iklan deterjen Berani kotor itu baik kayak ya hadisnya tak Lain ngepromokun, lain endorse Nabi bersabda Kulubnu Adam Khotouun Dikaitkan dengan hadis yang tadi Innal insana Mahalil khotouan isyan Disambungkan dengan hadisnya Keluunu Adam manusia itu pembuat kesalahan dan pelupa. Dan Nabi menguatkan sesungguhnya anak Adam itu adalah pembuat kesalahan di riwayat yang lain tapi masih dihargai baik wa dan sebaik-baiknya pembuat kesalahan at-tawabun mereka yang bertaubat. Kaitkan dengan ayat. Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatah menjadi doa habis wudhu allahumaj'alni minat tawabin waj'alni minal wujud taubat yang paling aplikatif dan ringan dan nyata walaupun berat kalau tidak ada iman tiris wudhu teh tapi itu mengkifarati hal-hal yang akan kita sesali di akhirat maka nabi nggak pernah marah jarang lah. Tapi ketika ada sahabat wudunya enggak rata, Nabi ikhmarat ainahu. Merah matanya. Wailul aqab minan nar. Celaka kamu ketika ada satu bagian wudu atau ada percik air kencing, di riwayat yang lain, itu tidak terperhatikan. Jadi asu naraka munding tapi ku tulang bedah nya. Aya jelema ilegan mik aya nu karaokean cala waktung jadi semua ada perhitungannya miskala daratin khair aw miskala daratin syar wa may yakmal miskala darati syarra yarah wa may yaqda wa may miskala daratin khairay choice maundi pilih menjadi pendusta pembantah pembangkang yang suka memprotes atau menjadi manusia yang taat seperti bab jodoh kemarin, cinta ditolak, Allah bertindak. Jodoh sudah ada di Lauhi Mahfud. siapa yang jadi rezeki kita dari jodoh kita. Terserah caranya mau halal atau haram. Yang Allah minta halal dong. Dah haram jelas balikna ke neraka. Maka ingin menjadi manusia yang paling beribadah? Kata Nabi, "Ittaku maharima takun abadan nas." mah sangat gampang. Ingin jadi manusia paling beribadah? Tong riweh. Takku mahari, tinggalkan yang haram maram. Takun aba dan nas, kau akan Allah jadikan sebagai orang yang paling beribadah kepada Allah. Ingin menjadi orang yang paling kaya satu paket hadis. Kun konian, takun agnan nas, cukupkan dengan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Nu jadi ribuh, mah keinginan bukan kebutuhan. Semoga memanjikan haji yang dua jadi riwuh. ribuh nateun ayahin bayangin ngeribu kudu bebeja bebeja di cakar. jadi yang Allah penuh itu kebutuhan maka harus kebut ke Tuhan kebut Tuhan maka kurangi aduh bahaya nih nanti tema membelakangan ini mendasarinya yang susah orang itu cenderung ibadah butuh-butuh ibadah ya teh namun bedana Ustad gak masjid makmur di masjid ya teh pun gak masjid juga kita sholat ngaji ngaji beres kegiatan balik ayah mau di masjid karena kosan mahal ngilu sare ngilu ngecas punten ayah mau kareretnya ngilu eengeng, pipis karena mau di toilet umum mayar kan selalu hati-hati setipis kulit ari ibadah butuh, butuh ibadah ya teh bro ibadah butuh jangan menang jodoh, deket dengan Allah setiap jodoh, jauh dengan Allah kersangsara deket yang Allah jika saat labah diberi harta jadi penguji berikutnya jauh jangan Allah maka terbagi nanti empat kelompok manusia di akhirat ayah nu senang di dunia tapi sangsara di akhirat ayah nu senang di akhirat walau dia sengsara di dunia aya nu parah sengsara di dunia sengsara di akhirat tukang beca nu ibadah nutara kabitaku aku jumahan terakabit kajian ah mang mang kiwe istiqomah ceng Yang kita rangkai, kita bingkai dengan kegiatan rutin dan sederhana ini. Suganwe, ilmu nambahan Robi jidni ilman, warjukni pahman, pemahaman diberikan rezeki pemahaman. Jadi paham. Oh, nudi baca yang dulu jadi teori teh, bukan hanya lip service, hiasan bibir, decoration only jadi eh, dekorasi bibir we ker supaya gaya gitu ngomongkan agama teh, bukan itu. Makanya di surat kab tadi berat setiap perkataanmu kan temanya teh apa mentransfer dosa pialisannya nanti ada ayat kabur maktaan indah alun besar murka Allah karenanya ngomong ini berat jadi ustad teh karena mulutnya lebih dekat ke telinganya hanya wudhu dulu mengomongnya tuh bohong. Janji terinkar, dititipan terhianna. Lalu ada ayat lagi di albaqoroh atak murunan nasa biri watan sauna angfusakum. Wantum tajselunal kitab. Apa lah kilun? Teori Quran nama muruk, ma burusut. Asbabulujo, asbabultorojo, asbabulkurunyung ab. Apa sejarah Quran? Tapi tidak terlihat aplikasinya. Ini ayatul munafik. Tanda orang munafik. Salah satunya kaitan dengan lisan. Idahadah sakadabak. Apabila dia berbicara dusta, selaka orang-orang mendusta, -orang maka teori iman saya munculkan apa iman non tasdikun bi kolbi kata Nabi, membenarkan dengan hati dan jelma bisa ngomong kan ayah yang gagu bisu ya stroke tidak bisa ngomong terjelas tasdikun bi ikrarun bilisan wa amalun bilarkan ini harus terkoneksi, terkolerasi secara signifikan ayah jelma nggak benerkan ku hati tapi tengomong jika Abu Thalib pamannya Nabi walaupun keponakannya Nabi di Allah di Kukumang hati nama nggak benerkan Muhammad itu bener buktinya memberikan dukungan sok mun ayah nungga ganggu mah di Jazirah Arab ku emang ditambut atau disangguan kan emang emang mau angilu damangma tokoh masyarakat sok weh bisinganu ngaganggu masuk hatinya membenarkan seperti Abu Jahal Abu Lahab pun ngaji di pipir masjid teh nyumput Nabi kadi adu bujur eh ayah hadis ngak yang siri keno ayo banget nanying harap hati tapi satu ketika ketika nabi baca Quran mereka sen sunyi senyap diam-diam Memperhatikan Nabi, memikir ruas Nah, di dia Bro, mana kenal di dia? Benernya Muhammad itu mau diperhatikan, tapi kan egosentrisnya. Artinya ada beberapa kelompok manusia, hatinya membenarkan, tapi gengsi mereka ucapkan. Ini masalah. Berarti dia apa? Fasik, fasik, fasik itu lempeng tapi bengkok, karena tidak didukung dengan mulut. Maka seorang sah dan tidaknya tuh ketika dia non-muslim masuk ke islam kan harus ee, Musyahadah, bersyahadat Tasdikun bikolbi ikrorun bilisan, proklamasi Nah dulu orang dengan sahadat Nu paling berat Wa amalun arkan Mengamalkan dengan perbuatan Ngong adan beretak bukti iman Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Walaupun dijawabnya dengan hati Asyadualla ilaha ilallah Asyadualla ilaha ilaha ilaha walaupun dijawabin dengan hati hai alasalah Nauan jawabannya Insyaallah buktina ramai di itu daripada diri <tikin> jadi masalah mentransfer dosa pialisan. alisan cicing nawai jadi dosa jadi harus tahu proporsionalisme dimana saat menempatkan kata-kata dan berkata-kata iraha orang kudu ngomong tei iraha Maka dinas salat ayat takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh. Catet. Takbiratul ihram itu biar nambahan ilmunya. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh. Sameme salat menang ngobrol, ya? Mana salat di mana? Sameme salat mah Dia sedang ngobrol lah. Mana salat di mana, Bro? Di masjid ah, orang mau di musalah Menang so, enggak dia. Kun minä salat saakrab kuin me, urang gersalat, batang ngalimat, bro, atapkan, me, lain judas, urang ker urusannya yang Allah, aie ngajab salam wajib, tapi sorry ngersalat mah terjadi wajib, Allah maakbar, assalamualaikum, Allahumma ba'in ba'inin, assalamualaikum, wa ba'inahatayakama ba'atabain masrikiwa, assalamualaikum, bisa tetengah ganggu, urang gersalat, kan kita oke kan semua paham, apalagi yang ngomongnya itu tahu kita lagi sholat, pasti dia berhenti takbir atau ikhram takbir yang mengharamkan yang asalnya boleh kalau dalam haji ada ikhram, dalam umrah ada ikhram kalau dalam saum imsak yang memberhentikan yang asalnya boleh talamun masalah lisan itu bisa berhenti dari berkata-kata tidak jelas tidak signifikan, tidak jelas tujuan perbanyak sholat saja Afdalul dikri as-solah. Sebaik-baiknya zikir adalah salat. Karena nu dipake ngambok nu dipake ngomongken batur, nu dipake muji diri, nu dipake batur, nu dipake gibah, nah dengki itu lidah yang tak bertulang. Hati tidak bertulang, lidah pun tidak bertulang, tapi berapa juta manusia yang patah hati. Dan Keseleo lidah gara-gara ucapan. kemarin guru kita ya kaca letot, tapi dak masalah. Cik saya masalah lebih kasar di beliau. Masalah traveler ya dan cewek gaul ya, selalu lebih ekstrim. Tawat tawat lebih ekstrim saya Sehat eh era jadi Ustadz deh decan balik kalakuan deh tinggalin omongan awet balik Ustad macam apa masa Ustadz pakai topi bahwa diberi hatinya si etamah meren tuh nge-haternya nyayawin nah malah nyatahdir dir malawannya kudah lah dari setan banget semua ngagoda saya lain saya juga Umar bin Khattab karena keimanan yang hebat sampai Nabi mengatakan hebat kamu Umar cek Rasulullah apa hebatnya ya Rasulullah? Aku lihat ada setan sebelah sini, tapi melihat engkau muncul setan lari terbirit-birit. Cariu aja nggak usah. Mussetan ngingali orang lompat. Non, setan matukur digoda. Ya, tergoda kehidupan sana. Tanya, -tanya beda nggak orang yang umar teh? Kan beda orang yang setan mah. Setan dalam satu hadis, kalau mendengar adan dia terpontang bunting lari. Tapi lama mendengar adan balik dui. Setan balik di ke masjid, Reknal, lawan tergoda maka shollu Luruskan dan rapatkan. Kenapa harus lurus dan rapat? Lurus, rapat dalam salat akan lurus di luar salat, akan rapat di luar salat. Kalau umat Islam sekarang terpecah belah, membelah diri juga amuba. Kan Membelah diri Itu multi-layer epek-impact dari sholat Mata dicek sholatnya Umar mah pedang Mata bisa lurus ke biwir, ku pedang Walaupun biwir lebih tajam daripada pedang Umar mau ngimaman Samurainya gak luar Rek ke biwir, sing Singbalik, mau ulang wani Ku daik sholat nengis Alhamdulillah Kau digalakan gitu Wah, ayah mau mending tes sholat. Kan belikan Islam Indonesia mah Mata karek ayah Islam nusantara ntar lagi. Oke, ayat Islam Jumbrung. Islam silengkrang. hah. Ndepkeun, ha. Ya. Jadi kedisiplinan itu nanti ada ayat kalau mau menahi amal dari kata-kata dulu. Maka akhlak adalah sikap spontan. Akhlak adalah sikap spontan. Hayamimah ahlak jelema reuewas, -re eh. Gebrak mun kaluarna kancing coplok. Berarti pesiana kancing coplok. Mun kejaligeh, ejigewong. Dua tinuna hatena teh jegewel. Bebulatah teh. make high heel. Lempang juga model. Terus dijalikeun nu nincak canggang jauh nu kaluarna aek rudonna masari nu Noon, Lain diasakan atuh setan. Ya ayatna Di sangana horeuy ieu ati-ati syakaratul maut. Melihat amat terakhirmu Mentransfer dosa lewat lisan, Maka ngaji supaya asupannya teh Iman, ilmu Yarfain lauladina amanu minkum Walladina utul ilma daroja Anu ngaji mati jalikuhnagin Innalillah Ningali Nugulis Masya Allah Ni, niga, Nugulis, ningali orang Astaghfirullah <laughs> nya tergantung lah Hati-hati-hati-hati maka kembali iman, sedikun bikolbi, wa bil takbir, lagu takbir yang mengharamkan kan yang asalnya boleh. Ini agak sedikit dibawa kemana dulu ya, biar simbolkannya sendiri. Tiran dongkong ngedek, pikiran segala Minimal ada asupan dulu. Karena berat mentransfer dosa lewat lisan, nyari awak mentengah bohong teh orang mah nalalarsi sekä vähän status nanti ngali. Dan tadi saya kolerasi dengan surat Yasin Aliu Manah Timu Allah Abwakihim watu Sekarang yang ngomong bukan lisan lagi, tangan pun ikut bicara, tanda tangan, karya tangan, chatting makan Walaupun Google menyediakan voice Google, tapi kan menurut Nati Bentes, urang neangan, Isyana Sarasvati dijawab Google sesuai banget ceno. <tuh> Ternyambung tapi menggolengun nyambung. Apa pesannya? Semua diminta pertanggungjawaban. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita. Tapi kita kerucutkan tentang tema mentransfer dosa lewat lisan. Lisan adalah Sepotong daging yang dipenjarakan oleh jeruji yang namanya gigi singgah sananya adalah rahang kenapa di jeruji pakai gigi meh sembarangan ngomong teh capek hula gayem hula ulah asal beleduh kasar menyakiti gara-gara ucapan berapa manusia yang lari ke meja hijau dengan perbuatan tidak mengenakan sekarang si Badriah lagi dipersoalkan oleh syahrini karena syantik itu punya syahrini ayah wehnya si Bowo juga kena perciknya lisan-lisan dengan dirimu Iqbal makanya naon saya tahu jelemah komodo dan psikologi kesehatan di bidang ilmu tertentu kan ini ilmiah kajian ilmiah Dokter, beberapa dokter ahli ngecek penyakit itu pasien suka disuruh menjulurkan lidah. Di dia sumber penyakit mah. Ada disebut produk nama Jadi disemprot oleh teh teh. Bio bio spray. Ini akhirnya sebutnya. Bade dagang atau menang dagang saya pernah berobat dengan tina lidah nun Apalagi dengan urusan tauhid. Maka Abu Tolib pamannya Nabi sampai masuk neraka gara-gara mendiamkan lidahnya mengucapkan saha. di sebuah negara antah barantah punya kisah ada seorang orang tua yang sukses dengan karirnya indungnya diplomat bapaknya menteri budak hiji-hiji nak lalaki, segala kahyangnya pangmulikin kamar Sarena awalnya sekedar masjid ya, all facility, segala Gimaya Ujungnya anak itu dimanfaatkan teman-temannya dan jadi bandar narkoba, sampai dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, ketika dionis hukuman mati oleh pihak kehakiman di sana, apa permintaanmu terakhir? Mengurangi rekrut hukum mati? Ditawaran permintaan terakhir? Yang bebas Tapi dia ngomongi gini Pertemukan aku dengan ayah dan ibuku Sebelum aku dieksekusi besok hari Datangkanlah dua tokoh ini Menangislah karena dinteng ya ke anak meren. Apa yang akan kamu lakukan Apa yang akan kamu minta kepada orang tuamu Sebelum kamu dieksekusi Saya minta ayah dan bunda Menjelurkan lidah Sekarang Ngeleol dua nana kolatnya diguntingan Setrak-setrak nambah kasus, Mbak dari desukan dibunuh dieksekusi, tapi ditanya dong alasan, kenapa kau menggunting lidah kedua orang tuamu karena mereka tidak pernah mengingatkan aku tentang kebaikan, sehingga aku jadi seperti ini cicing nawai masalah ya. apalagi ngomong, maka biar diam dan ngomongnya tidak bermasalah, maka agama letah rabbi srohli, sodri wayasirli, amri Wahluluk datang milisani latuhharik bihi lisanaka ditakjalabih Ntong rurusuhan mau ngomong tereka mana tuh kalemwe dalin refer, urang mah Ya kalem ngomong teh tenang tong rusuh Ancad layar mencekolat bahwa lama singen tepsiruh Maka ayok pikom fakultas ilmu komuni kasih sok sakolakin taletah teh ibu-ibu sekolahin tuh lidah <guluh> kalau pakai kosmetik jangan dipakai semuanya di wajah minum sebagian biar cantiknya dari dalam <guluh> eh, kan saya stalking hati-hati jangan terjebak mentransfer doa Eh dosa prialisan ayah zaman nabi istri rajin tahajud rajin duha rajin sedekah aktivis kajian majelis rasulullah Tapi cek Rasulullah, ahli ahlinnaar. Kenapa Rasulullah aktivis, tahajudna, kiamna, sedekahna, bla bla bla bla, semua tahu tuh. Tapi berapa orang yang tersakiti gara-gara Lisandia yang nyir, -nyir terhadap temannya yang belum berhijrah Kalau banyak gerakan pun jadi persoalan. Saya caption kemarin tuh tentang hati-hati ada satu ayat ilmu itu terbagi tiga satu ketika orang mengenal ilmu biasanya reaksinya teh langsung saya so tahu sombong haram kabi haram haram ini haram boh salat narakas ya pernah mendapatkan karakter seperti ini haram kabi haram karena dia mengenal ilmunya terlek haram haram kita bro no dia orang haram lah seguru orang. Sampai mauk naik angkot, dari angkot lebah Jadi lim pertanyaan aik agama ngar nitah nita senang. Jika la bihi. Jangan tergesa-gesa Muhammad. Ketika engkau menerima wahyu dari jibril, perhatikan dengan seksama kamana yu arah kata-kata teh ya Kamana arah kata-kata teh ya teh. Engkau dulu kalau mau ngaji teh Bising tergesa-gesa nyimpulkan padahal salah Angka genep angka salapan Angka genep Ningali nanti belah itu Bro, di itu mah angka salapan Jadi dari sudut pandang yang seimbang Maka ada teori usul fikih Makkos sidullabdi alaniyatillavid Maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya Faham? Oke okay ini masalah tahuin asma wa sifat saya lagi belajar tidak menyatakan kalimat Tuhan karena ilmu bertambah Tuhan mendirikan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan tuh jadi hantu Hai naon lah tapi saya sedikit wacanakan ini masalah mentransfer dosa do, dosa lewat lisan. Hai pun ngomong salah niat salah efek Tuhan yang dimaksud Allah La ilahilloh, tiada Tuhan selain Tapi ada di beberapa buku Mentafsirkan Tuhan yang ada Tapi digantin kuilah Kurabbun, tergantung Apa yang dibaca dari Tafsir aslinya Apa bedanya Tuhan sama ilah Beda tuh, Tuhan maku te, ilah maku i e Tadi surat ar-Rahman ya Ar-Rahman alif Lam, Ra, Ha, Mim, Nun Berapa huruf? Alib, lam, ra, ha, mim, nun ar-rahman Satu huruf, 10 kebaikan Allah Itu kan dari huruf-huruf Arab, Quran Tuhan Mua orang nyebut Tuhan, menang pahalat Tuh, sepakat mau orang nyebut pangeran Lamun orang nyebut gusti ya. Di Al-Baqarah Ini masalah lisan dulu ya karena mentranspor dosa dosa itu anu ngomongkan batur kibah mas semua udah tahu hukumnya iya nyaruakin Allah masalah tauhid itu terbagi tiga yang baru saya temukan dari fatul majid ada asma sifat, ini yang jarang dibahas ada rububiyah ada uluhiyah ada mulkiyah masalah kerajaan nanti air raja yang sesungguhnya tessaha. raja di atas raja Ayatna masih di Qur'an surat Al-Baqarah suat kursi Allahu ladina amanuun Jadi saya mah presiden asia Hawaii tengah ruh. Karena yang menaikkan dan menurunkan harga malin sieta Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak rek bensin sajuta salet terke, kalem lah saya mah Nggak <tik> penting aya duit Ayah rizki tisa Bensin murah Tapi barangnya uweh duitnya uweh ripuh Jadi stres, duit loba apa nggak Saya memahami tafsir Allah waliyul amanu Allah teh presidenna jamaah anu iman. Munak imam salat, Siapapun itu, dia imam negara. Karena saya enggak berani jamin apakah pemimpin negara bisa mengimami salat? Sakabeung mah masbuk salatna ge. Paes dibiskelit ari di presiden mah dia jadi imam eh, karena imam salat imam negara negara kembali ke Tauhid asma wasifat Ari asma'ul husna naon nama-nama tah yang tertulis nama dan Allah punya namanya sendiri secara independen laitha kamis lihi say'un jadi Hai pangeran ke asup asma'ul husna te. gusti kang roti dagang roti pake beca roti rotiu, roti yu ngobosai ngebut petain lagi jelek pusti yu sesuai kembali saya mulai kodo apik hirupnya termasuk ngomong seperti mempersoalkan sesuatu yang tidak harus dipersoalkan tapi persoalannya adalah meyalfidu Ada yang menjagamu setiap kamu bersikap, berkata-kata, berkeyakinan Yaitu Rokibun Atidun tadi nama mau gitu? melalui kohella ammeti kaburian Ayo nyebut Ar-Rahman menang pahalata Ar-Rahim, syakur Al-Jalil -al Menyebut Gusti, Tuhan, Tuh. Pangeran Tuh. Nah Al-Baqarah ayat kalimat alulillahi lillahi andadan jangan kau menciptakan mengadakan ilah-ilah bagi Allah termasuk namanya tandingan-tandingan tandingan teh saing-pesaing -pesaing. lamun Allah gusti berarti ayah saingan gusti ngurah rai gusti randa nya jika akhirnya lamun Allah pangeran ayah pangeran diponogoro Ayah pangeran tengkucik Chik ditiro pahlawan nasional ayah cadas pangeran <tuk> Eh, pek rek mah. Bener tuh saya ngomong. Mun bener kepret. Debongana temana tuh berat. Makanya gak bakalan kuat biar aku aja. Berat temanya mentransfer dos, dosa lewat li. Masalah tauhid ke Allah wae jelema na mah gestes sopana tuh. Ngis ganti matak dalam etika berdoa kan ngomongnya maka Nabi berlindung ini al musabika layanfa ada hati yang tidak husu itu disebabkan informasi yang tidak jelas ilmu yang tidak bermanfaat beda ya ketika ke Arab itu ternyata bahasa Arab yang diberlakukan sehari-hari itu bahasa Arab keseharian jika bahasa Gaudi ura Justru nu, bentes bahasa Arabnya orang Bandung, karena mereka benar-benar pakai nahwiyah, pakai sorop ngomongnya, mentang nu paling simpel ngomong di Arab, mengesel bahasa Alquran, itu lebih dihargai daripada So Arab kif haluk resminya kan gitu, apa kabar? di itu namanya kif haluk, cahing takhati. Justru, dijawabnya bentes, Allahus nyambung. Kan diorangnya enggak begitu kali asana kan gitu enggak begitu keles ke orang Indonesia mah tetap gaul nah di Arab ini suksa maka ada satu ayat tentang bahasa inna anzalna qur'anan Arabian semuanya aku turunkan Quran dengan bahasa Arab enaknya seseleket saya guna on Nabi Muhammad diturunkan di Arab <laughs> Jawabannya kurang dibalik nanya Mun diturunkan di Cikadut Mane bakal nanya Kunaan Nabi diturunkan di Cikadut <laughs> Jadi tekurin jawab Mas antapkin Kunaan <laughs> kuna Quran Maka bahasa Arab ya, Allah Kayang Allah Selesai Lain pedah Nabi na diturunkan di Arab Kodarullah we. Tapi ada ayatnya Supaya kamu berpikir Bahwa itu bahasa Allah Konon katanya di surga nanti juga bahasa Arab. Kalunya untuk barisa bahasa Arab, kalem kan, mencan gak ditunaunya. Kuma Allah, weh. Kembali, awas. Mentransfer dosa lewat lisan ka Allah nawain sesaropan. Enak komo kaje Ngaran Hasan, ngaran Ibrahim, ngaran Lukman, Aralus, di ngaran Gokolot mah kan prakteknya di jalan? gimana anjing? Eh si monyet? Karena garanti ngaran serangan Tanpa merasa berdosa Dosa itu dina etika Islam ketika kita menghina orang tua teman kita Itu sama dengan menghina orang tua kita sendiri Karena otomatiknya dia akan menghina bapak kita Maka menghina Tuhan yang lain selain Allah pun Yang mereka akui itu Tuhannya Tidak boleh dalam Islam Misalnya menghina Naon lah Ya lagu Geningan Menghina Tuhan agama-agama Saya kurang tertarik Mungkin saya tukang kere Karena udah wilayah Sarah ini Si ganu ngabela agama, padahal ker ngina agama. Kenapa? Mereka akan menghina Tuhan kita. Tuh orang Islam dipakai. kuno tersebut nggak Islamah. Tu orang Islamah. Nengan Allahna sapuah lima kali. Tapi itu kapangi, kapangi. Bukti nak nongtung, nongeng, ruku, sujud, nongtung, nongeng. Tungtuna, tekapangi, wah Allahna teh, ningali kakatuhu, ningali kakeincah, wow. Tungtuna eraun nusap banget. Kan penghinaan sebetuluhnya. Entah sholat disebutna Allah. Ini yang harus dikantar. Dengan ketahui dan yang benar. Tung ningali cangkangna. Guluh ningali mah Berminyak. Ya. Sanmani. Tapi undur makola. Wala tandur mankola. Maka dibaca tadi ayatnya. Holak. Walakot holaknal insan. Wana'lamu ma tuwaswisu bihi napsih. Yuwaswisu. Tuwaswisu. Bisik-bisik. Ala tina ilmu itu nu jiga bisikan, maka berdoa aluka ilman nafian lalu Nabi berlindung aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat tapi di sisi lain Nabi memohon ilmu yang bermanfaat informasi itu mengganggu sekali soke tes di imah pademangan Quran antepkan budak cinanya yang YouTube nu dominan anak saya nu bungsu. Baby sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick sick Tapi ayahna Baby sick sick sick sick sick sick sick sick budak di para bana on cili ayah buuk dua Jadi suara buuk Tia telinga lapatnya aja lapat Allah Maka orang tuli Biasanya dia bisu ujungna ada sekelompok manusia yang masuk surga eh masuk neraka maaf tapi dingin. Mereka orang-orang tuli. Jadi mau yang masuk neraka tiis sok taro rek ayo. Nyerek narima informasi kumaha tuh. Nah, persoalannya adalah dua telinga ini yang berpengaruh kotak ke yang kemudian nanti ditransfer ke lisan. Maka tergantung isian. Maka hati-hati kata-kata teh membentuk karakter Pemikiran membentuk kata, kata kata-kata membentuk karakter, karakter membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk nasib. Kan tukang roti mau ngotakir dagang roti, roti suk, roti kadet roti keju, roti nanas, roti pisang, roti roti roti roti. Bakina nampuyak ayat ilu tingkatna, mentas jalan tercengang-cengang nak halangan baki Jeprein kata brak elap Lakinumautakum la ilahilloh Talkin ke menengahin usakaratarepun manete La ilahilloh Komaan ngejawab na? Kantun roti keju <tik> <tik> <tik> Maka jadikan lisanmu itu baik di akhir Baik di akhir artinya luas Menurang maut ayna nyebut kehadian orang keneite Kan menyebut Ibrahim masih disebut enggak? Tiap sholat Muhammad masih disebut enggak Disebut kejelekannya disebut kebaikannya. Tahu orang teh? Bakal disebut kejelemau orang semau kebaikan orang, minimal baik kata katanya. Maka ihsan lisanak, jagalah lisanmu. Alagim oh, kan jagalah hati, nah, ini temanya jagalah lisan, karena hati itu tergambar di lisan. Nu bener nah, nu bener hatenama, mau ngehater, nu anyar ilmu nama tertengar, bledag bledag nanti. Setelah kedua ketika dia istiqomah mencari ilmu Akan ketemu dengan istilah tawadu nggak perlu menghakimi orang Karena ilmu yang saya cari untuk saya lakukan Jadi mau alergi nih Ngalimu itu ya teh Tawadu tilumah, Semakin ilmunya banyak semakin merunduk Semakin tidak tahu apa-apa Imam Al-Bukhari Rahimahullah Dia teh orang Bukhara, Soviet, Tapi usia berapa tahun sudah Tahfid Quran 30 juz, karena ibu banyak ahli Quran. Kurang yang boga ahli Quran? Inung bapana ahli karokean, nyambung te. Huh. bertepuk sebelah tangan. Kenapa Imam Buhari come load? Di atas rata-rata dia -rata. sekolah nyari hadis nate, duh, berbulan-bulan untuk satu riwayat hadis. Saya baca biografinya sebagian belum semua untuk mencapai disertasinya, kenapa kita, Imam Bukhari menurut satu penelitian itu dinobatkan sebagai kitab tersohih kedua setelah Al-Quran Saking validitasnya kuat jadi Bukhari muslim mendua duanya seriwayat mutafakun alaih kuat, jadi di Bukhari ayah, di muslim ayah jadi Bukhari itu pengumpul hadis tapi tidak semua hadis Nusohi hewungku. Sanadnya, sanad itu perjalanannya macam-macam. Nanti penting ini meningkatkan dari hijrah itu jadi tarbiyah. Saya punya guru namanya Ustad Imam, jadi mau ngagambarin satu hadis teh untuk An Abu untuk tidaknya langsung. Tapi tinu siapa yang meriwayatkan pertama hadis ini? Hadar sana, aku terima dari si Anu. Itu bisa puluhan orang, maka ada kitab namanya tahdhibul kamal fi asma irija kitabnya tebal-tebal dan panjang kalau ke rumah ustad-ustad itu -ustad ada kitab gundul Arab gundul. saya kurang bukan kurang suka satu pedenya baru nyabak kitab yang Arab gundul karena gue saya dijemput kita butuh hati kita butuh teka hati mesin ngajina huyana, tapi saya belajar terus belajar jadi ada kitab Karijah namanya tasdibul fi asma irijah jadi nama-nama perawi hadis Mata tong sok ngahina ilmu besar kunawan bargang sarena iraha balik ngaji menemukan dalahar alulien kunawan dengan referensi balik ke imah langsung sare nambahan ilmu oh iya fakta sejarah teh tabu teh pencari ilmu yang sejati singkat cerita nah uh, imam Bukhari itu ditanya oleh sepuluh guru sheikh Tentang ilmu dan keilmuan hadis Mustalah hadis Tentang riwayat dari beberapa hadis Yang dia terima dan dia dapat Berarti lamun 10 guru memberikan satu orang 10 pertanyaan Berarti total pertanyaannya berapa? 100 dijawabnya di 100 pertanyaan Cuman dengan satu jawaban Tapi itu yang menyebabkan dia komelod Jawabanan on to Eh aslinen Nanti nyho buhori jengten orang beda Orang mapiur nyho Datuk pernah neangan. Matak mun hayang embung poho quran Mau enggak Kalau kita tidak lupa terhadap quran Kan memang ngapalkan tuh pohoan waynya Mbong pohotong tong diapalkan Dan besok poho besok nusok ngapal Paham tuh Eh canda lahar eh Bukhari tuh puluhan tahun mempunuhkan ribuan hadis teh didesertasi di puncak penobatan sebagai imam hadis diberi 100 pertanyaan dijawab dengan hanya satu kata tidak tahu akhirnya dinobatkan bener Bu karena hadis hadis yang dipertanyakan oleh setiap guru 10 pertanyaan tentang hadis yang diriwatkannya itu sanadna tenyaramu memang dibikin pablit dan Bukhari jujur Saya tidak pernah menerima periwayatan seperti itu. nu asli laman, ya. Maka saya katakan tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu nanti berbobot. Tidak ada bedana orang yang bohori. Kita kan umat Rasulullah ya. Allah Muhammad. Rasulullah badannya sehat. Kenapa? Kenapa? Karena sedikit makannya. Kita umatnya, aku umat Rasul tapi badannya tidak sehat. Karena sedikit-sedikit makan bedanya Rasul sehat karena sedikit tidurnya, kita umatnya tidak sehat karena sedikit sedikit paham? Lirnya. hai orang liar berjamaah balik deh karena tema, mentransfer dosa lewat lisan tergantung inputnya asupannya, maka nggak bisa kita judgment kita punishment, kita judging menghakimi hey pakal di atas langit ada langit di atas yang tahu ada yang mengetahui ini kisah ini keren nih, menginspirasi ini mengomong tong sok sekolah, ayolah studi tur, naik kapal pesiar sombong dong mahasiswa sok turis ningali si nakoda kapalnya Hidaung Ini ada di laut Kramer, angin laut, Pak nggak ada niat merubah nasib. Emang kenapa dek di kota lebih menjanjikan, Pak. Saya so, kuliah. Kalau kuliah mah kan bisa ke laut tapi yang di laut kan nggak pernah kuliah, karena nelayaninak. Serius, oke nggak apa-apa. Ada, saya mah udah nasibnya seperti ini. Tiba-tiba KB meronggah si bapak teh Nah Nau nama primitif ya, kuno ya berdasar orang udik, kampung, pedalaman gak kan merasa dirinya sekolah gitu berharga tapak sakolah mah ijazah tapi tapaknya kolama akhlak ahlak beda ya bukti kalian pernah sekolah tuh punya ijazah tapi bukti kalian pernah nyakola tuh ahlak nyakolah ngomongnya nyakolah kuliah tapi ngomong tuh nyakolah gak nelayan tiba-tiba badai datang sejenak badai datang Mengoyak kedamaian. Nah, paling damenya didinya, sa? Sinah itu sendiri. Mana hasil kuliah, teh? Masih sama, arutah, uh, uh Marabarn lauk. Hati-hati ya. Jangan mundang Ustad Epi. Sekolahnya nggak jelas. Keilmuannya nggak jelas. Eh, Quran ilmu lain. Ay, Nabi sekolah, teh? Hati-hati, jadi muri ki, teh. Coba kelasnya berilmu berarti dia nggak paham ilmunya maksudnya paham ya tas dikun bi bilisan tong tapi masalah nggak selesai maka saya kurang suka Indonesian lawak club ngabalodor nggak selesai dengan bicara lalu orang bisu Dapat amal nggak dari pembicaraannya? Tetap dapat amal kalau dia ikhlas. Oh ini you know, orang bisu Jawa ngemarket nge market buku no, gagu tapi marketing buku kumasuk nawar ke anak, kusabar mah sukses. Lihat ke stasiun kereta, Pak Pak Pak buku Pak buku, hampir Pak beliin yang bubur buku pak buku, buku ustadz Devi yang baru pak titik balik, Devi Fendi rebound kekaple deh tapi ngepret nanti terbit lagi media kalau bodoh misalkan, cuman minat baca gengnya ninggalin market yang gitu mah canggol gini aja cuma ngomong nak, cep gandeng cep, pesannya ku bapak kabis tena pak kalau nggak beli nggak apa apa pak. Tapi izinkan saya membaca buku yang saya tawarkan ini sampai tetap Kan gancamnya Ayo ngadeng maneh mana yang nawarkan saya ngisrih Kau mau ngadeng yang mana yang baca buku Maksudnya beli kabe minimal payu lah Bukan itunya Keikhlasan bicaranya ada nggak Gitu ngepi kadimple-imple ngomong teh teh karena naon teh Bintan, menghafal Qur'an tuh baik Sepakat ya? Bacaan Qur'an jujina aswatakum bil-Qur'an nadanya diindahkan tuh keren dianjurkan Bacaan yang paling baik menyerupai Rasulullah itu kalau Kalo melisa melisankan Al-Qur'an Aina acara warudak Tapi tinggali akhlak, menyakiti orang enggak Nah tadi yang ahli tahajud, ahli sedekah, si ibunya bigos, biang gosip Tapi ajil biasa-biasa kajiannya sewaktu-waktu ada gimana ngongkosan diajak Tapi dia nggak pernah menyakiti hati orang Dengan lisannya Jadi Mudah-mudah ringan Gambang-gambang susah Guru ngaji maka ini ayatnya Surat Qaf Walakad olaknal insan Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Wa nahnu akrabu Min hablil warid Untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata Dari pengaruh bisikan Sadari kunciannya adalah Mengomong hati-hati, karena ajalmu ijro'iyya lebih dekat terhadap ulat lehermu paham maksudnya Allahmu mengomong apik mengomong hati-hati etak Allah kikirin rakib atid, petugasnya terus ijro'iyya innan nahnu akrabu ilaihi warid, lebih dekat daripada ulat leher tiba-tiba klik kematian husnu khatimah di nama Tong <tuh> <tuh> <Tung> diamin kan nonton Bro, karena kebiasaannya. Germing bal, Sugan teh Pernah lihat video itu? <tuh> Ternyata Ijo ia mencabut nyawanya secara paksa. Salto. Nyeri dicabut nyawa Nabi teh sampai keringetah, Kaitkan dengan transfer doa via lisan hati-hati urinan -hati ngeri hati kan batur bentuknya tulisan atau li tulisante itu ternyata lisan ditulis jadi tangan jadi karya tangan status nyir-nyir hater netizen sok weh itu yakin ke akhiratnya bahwa semua akan diminta pertanggung tak saya keluar dari zona itu pekrek ngaromong nao wae kaya penting orang ulang ngeri hati kan batur karena terbagi dua lisan ini Ada kasar tapi kasur, ada lemes tapi limus. Tahu kasar tapi kasur? Dah rawat, dawat. Tapi orang jadi ketahwa gitu. Nah tukang dawat, etat itu payu, dadah ganggalin, kajel lemah tuh. Tak anjing ngeloncar nih nanti tukang dawat. Paham maksudnya? Itu fakta. Lebih respect kepada notification kur Atau notification WA, Instagram, dan lain sebagainya Tanya diri istong stong Dan ngomongkan diri ke goreng Aika hadean huh. Alhamdulillah ya. Satu lagi diuji Aiku tahajudna dikereumanya Alhamdulillahnya Sagalaka hayang tadi gampang kun. Saya baru dapat Endorse hadiah satu unit rumah Harga 1,3 M Tidaknya itu Barokah dibuka gerbang teh muka sorangan Nes ayam mobil nuri pkh yang saya Alphard Rubicon terus motor Harley kan sukses dunia mati lu H. Harley Haji Hammer Ha opat hak Haji Harley Hammer H. yang kamu ini <tik> <tik> <tik> bersyukur dong misalkan bersyukur dong tahadus bini mah saya ceritakan Eta mobilnya kan memboga barang anyar anjar sok membeli motor anjar nyaknya menang nganyuk pasti setiap nges dipakai dikumbah dua bulan mah Eta ini jago dua bulan mah nges kali itu nama kumul setoran haroleham telat nge sehingga jugru gue sampai kandol letaknya Tiap ada yang baru tuh dikumbah sebro so, satu ketika mah pas ngumbah mobil ita, Heeh teh aya menuk entrep na mobil teu ukur entrep strat model kusaya di kebah di seblotku cai hiber pina kana lengger nu unit teh anyar keneh di kebah ku si teteh aya itu burungnya hinggap lagi di mobil aya yang baru geleber ka imah entrep di nu TV nu 50 in kebah ku indung budak teh Yah, atu yaih, yma ya, nuh. kulkas, anu tilu pintu. Asup, kah kamar ngacak-ngacak perhiasan. Nga para bola. Uang kena-kena, Benda-benda, tapi seperti yang mengungkap rasa syukur, ngarana, bahayalisan. Sum'ah. Ingin didengar kebaikan-kebaikan kita. Penyakit lain. Nya. Untung ngaji memuaka panggi, urang lobana na status kebaikan-kebaikannya. Tak diimbangi status teh, kuka, goreng, kuka gorengan, kuka gorengan, bonget goreng, upload. <tosan> Hei anggap anu tuh Contoh, contoh, saya malam tuh di Limbangan, upload dong videonya. Bukti rindu ke orang Limbangan, bahwa Limbangan pernah ada kegiatan orang terhutang gitu. Kalau sekarang ada yang dari Bangka Belitung datang. Karena lihat liat Ustadevi di Instagram aja, pengen ketemu live dan kalau ada waktu diundanglah ke Bangka Belitung, bolehlah asal so, match Kan rame ta itu bisa datang Ustade ta lembur abdi Ustade alhamdulillah tersumbing sumbing sayang tidak bla, bla bla bla bla Tapi kalau orang yang kepentingannya simpel tapi sedikit berpenyakit kan komena teh Bagus sih ceramahnya, cuman itu kok cewek ikhtilat Surantene ngomong na juru hati teh ne ke Panitiana terus undang kudu meresan ibu-ibu bu mundur bu mundur kayak nggak ngaji nih kan ibu-ibu garis keras mateng artinya eh nengen kan undang kayak kadang dikupluk kadang di duduk kue pakai jika Michael Jackson kalau diinomobile teh apalain kan karbon beda ciao sa Devi sa Devi kan celatot baridi purilit kentengan di kodok teh Di loh aya mama celotot purilitkeun celotot purilitkeun mun ante mun balik nganjite cirik mun mandi teh purih galarinek kekerasan dalam rumah tangga kan eta teh ngajese ngajelaskeun kaprih butong nyiwit bu mantak penting mah sik paik, pa. Saya sawudu dulu dideun wudu laden kadengean ku banser teh punten ya salebina sudah wudu pangroe anu noel ih leung aweh weh Pujiyah hmm. kan. Jadi, aduh, kudu sabar tawas sobil hakwa tawas sabar, sabar. Tenang. mungkin mereka belum paham. Kan saya sedang sedikit-sedikit paham kan. Tapi kan orang butuh penilaian jelema. Kadang telinga kita nggak kuat dengan lisan-lisan yang kemudian ditransfer. Lalu kita salah sikap, jadi dosa. Kau udah Sudah bijaksana saja. Mungkin belum paham, tah. Solusi biar tidak banyak mentransfer dosa lewat lisan sebelum tanya jawab ada dalam Quran surat Al Hujurat namanya Tabayyun verifikasi datangi bener teman yang ngomong gitu karena yang lempeng mana ceksi itu hidung Maneh ceksi itu hidung jownyohe Gimana kemana eh? bagian mana ngomong hidung eh Emang main bondes? Ohhnya, bondes dek. Sekali deh, kak. informasi makang, no kadang lisannya Jarang napi karena celik. Enak lo balisan, lo balisan. Lo balisan, celina. Dak digigit, jarang berfungsi. cik verifikasi lah namanya fakta jangan serta merta tergesa-gesa ketika orang-orang pasik membawa berita karena hoax. Kau langsung dikonfirmasi, disebar kudu, di share doi di level marketingan MLM mulut lewat mulut sampai yang pernah saya praktekkan misalnya berbisik kesini ujungnya yang tempo hari di sini ceritanya jadi lain kurang ngomong urang balik di Korea siang ngomong ustadz balik di si nyambung enggak jadi daging jadi cekurang deh ya maaf lisan tisan lafid maksud satu lafad tergantung yang melapatkannya misalkan so, di youtube pernah kan sama lempengnya nyeng gitu kan nyeng ihmet amit seneng ongkau ustadz tapi ngomongnya kasar hey, Pak kabar, apa kepentingannya nih mengkritisi boleh dikritik mem membangun tapi ulah dasarnya dengki ketahuan dengki obat ternyata WA WA yang masuk eh dayak ngedegi keren-keren nih ustad etak ngomong ngadeng, kejelas bisa menurut saya beda dengan bisa menurut Anda saya buktikan menurut akang bisa apa ya bisa dapat, dapat. sama racun Ya. pajeng nyo pajeng Pajang juga akang non. payung Payu. nama payung ya anjing kasar Ay anjing lemesnya naon naon gogok gogok sarana bro gok gok gok, gok. Anjingo, maksna di hamplas. Oh, kauheen hamplas, anjingo. Cek quran anjing, anjing, kal, kal, kal, kild, kal, seperti babi, seperti monyet seperti anjing. Nyek cekur anak itu menyakitu, ti di tunasakitu tengah batikun, wantun geli, tuan tuhlah Aini ngalihin aku kacamata dan gimana nya rujit leh, ah oh, nyenges weh orang ngupahan diri weh banyak baca weh Cil Allah tapi ngemborok amane, kau orang yang nurujitan? Pertanyaan, ayat nunggu nyewain gak Allah? loba usum salat hari-hari, tapi kerenya wah ke kau Allah. Air rezeki sah, si kayaana tak usum kurban, doman misah, orang misah, rezeki sah maka diancam nutik kurban pada kemampuan kurban toga deketan tempat sholat kami lainnya reka masjid beh, bumi nutra hamparma tempat sholat berarti jilamayata teh pantas cicing di bumi Allah gitu tafsirna nanti anutara sholat atau itu ke hadisata singsa anuboga kemampuan kurban turut te kurban paletakrobana musyolana toga coba-coba deket ke tempat musyolat kami yes kurma haro dicarek ah Kan lisan, tergantung menyampaikan informasinya. Jika ayat pahwailulil musallin, silahka orang-orang yang shalat, nuh shalat mah tau bisa, mengin ayat potongan ayat-ayat, yeh, seikainya meneen tarak. Meneen tong, eh bebo. Nuh osok wai silahka, komo nuta. Nyak. Yaitu hese itu merangkannya, sorry seperti itu nyambungnya sambung-sambungkan, wedakkanakana, persoalan itu Pajol yang tercecer kaya ente pandi badai reksare maksud si ustad ya naun ya, paham ya maksud si ustad ya naun ya udah beo gue bisa ngomong ya ee beo ngartiin ternyata diomong gue assalamualaikum, assalamualaikum anggar gue payah nama kiak-kiak beo saritam beo saritam oh seorang lo bang ngomongkan agama tapi ketina hate hayang kapuji ku jelema narsis membaca Quran pun di Mahkamah Konstitusi Ilahi lasut lisan karena ingin dilihat sebagai kori hafiz tetap belajar meng mengaluruskan niat muhasibah no, teh niat ngomong kasar teh naurnya teh kasar tapi kasur contoh bro tolong eh, kan situ candahar eh oh, sorry tadi nyaman ya tapi orang ngomongnya kayak Seep ke nuysa dayana mangga, mangga Mangga mangga mamam Lailah <tuh> Nyerita Bukan masalah Kasarnya atau lembutnya Contoh Dalam Al-Quran masalah lisan Ke orang tua hati-hati <tuh> Jangan berkata Ah Ah no mana ya Kan ah toh lo Ah nya ih jan uh maknanya beda-beda lain ulah nyebut ah kasimah ulah sampai omongan oh, teh nyarikeun hate ko teh eta sebenarnya lain ahna ai babih haram bisa teh haram darurat ma anu jadi beki contoh ke kambing Kamping kambing spontan waktu keinitna magrib karek masang tenda lapar dong naonna nu dahar teh ciri <laughs> Dayaknya ceritanya tersesat di lembung teh di Aceh banyak cerita dari para TNI yang pulang dari sana. Saya pernah ada daging babaturan, bakat kewadaharin jadi semawat digeret saking berarti darurat tubuhul makhdurat hukum pikihma. Nuh tadi nanti menangnya jadi menang, nuh bahaya tina darurat eta balik ke Bandung posisi aman jadi hayang sanggulah kemarinnya saya babaturan bareng ya jadi sumantonya sumanto kan kredit sidang lucu kenapa kamu suka makan tulang orang sumanto teh suka makan tulang orang kenapa? seh jangan dimasalahin apapun makanannya yang penting teh bersama apapun kata-katanya dari niat seperti apa kata-kata itu kata-kata hati hati-hati berkata kata-kata kita kurang hati-hati karena berkata-katanya tidak pakai hak, hati maka ayah istilah seapkan nih sadayana mangga. tapi nyeletit karena hati -t. maka dalam islam tidak boleh ngomong kanukur dahar tepkan lah, kamu mau diamekan ma. saya pernah sakit hati balik sekolah telat terus dahar dipaksa kedade omongan si mamah cik atuh pak omongan mudak teh, sampai sekarang membekas maka saya hati-hati Mau ngomong ke anak tuh dalam posisi seperti apa nih anaknya? Ini kan ilmu, maka rabidni ilman warjukni pahman. Bukan ilmunya yang tidak bertambah ketika dapat ilmu bertambah nggak pemahamannya. Maka yang paling ringan adalah jangan ingin dinilai orang, tapi hati-hati ketika kita akan menyatakan suatu kepada orang, Bernilai tidak kata-kata itu. Dan Nabi Musa mah, cadel. Makanya ada doa untuk Nabi Musa. Untuk tidak mentransfer doa dengan kata-katanya Doanya ngeser apa KB Robi srohli Kata-kata yang tidak jelas itu Dari hati yang sempit Alam nasroh laka sodrok Robi srohli amri Urusan jadi mudah teh mun ngomong lancar Saya mau naik operasi Kan ngegebok Dan supirnya da, tebukasim KB Tad operasi Operasi bedah non ya Lain gabungan Soalnya maju we, maju beredim beredim anggar dibuka bukakannya kaca eh, anggar dicegat bukakannya saya etik diatur kata-katanya ada apa dek kaget kan Silakan pak masuk, eh, lanjut kareko kata-kata ada apa dek tegas pada yang letiknya sang komandan mirinya ada apa dek langsung silakan pak kareko penegasan katakan entah kudah jelas ngomong deh bersama kudah bawang Tepukat duit di jalan, bensin ngaplek, Enuker ngeaspal. Kokot teh, besi, tina mobil. Colok kue asfal teh. Mana yö pimprona? Yö nu-nya weh. Luh pak, manja yö ngeaspal kia? Yö orang apa? Jatah asfalna nangan sakyö. Yö datang me merek amplop. Nyonges, jing bener-nyö kharip nama. <lain>, bahalaa, bahalaa. Niin moni tilankei, ada pakde, kaua enawa warauhnya. tapi tetep mawa surat-surat sim yang STNK. Maka merdeka bukan bebas tanpa batas, termasuk berkata-kata. Merdeka karena kenapa bebas? Merdeka karena paham batas. E, contoh terakhir, Sebelum kembali ke ayat. Kasus di jalan mengi operasi, psikologi kena dong. Nae bet Mun orang mawasinya STNK-nya mana ya? ibu mengapa? ayah kalau kok beda ngasih di jawa sim beres hanet kene pohwan unggul rilis kan pohwan paling si yang surat lengkap. terlengkap hey, balik di jalan jawa makan hanet kene sim lagi buti tubuh lah oh saduh-aduh ini merdeka itu bukan bebas tanpa batas berkata-kata akan bebas kalau dia tahu batas kata-katanya itu kapan saatnya digomong maka ada, ayat, eh, ada hadis tentang kul khairan awliya smut Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa bicara benar, diam aja udah. Karena diam pun yang tadi digunting letah. Karena diam, ngomongnya cicing nawe masalah. Komong, ngomong ngomong, matak biar ngomong dan diamnya tidak ngomongnya tidak bermasalah. Isi hatiku iman ngarah benar, otakku ermu ngarah pinter. Terus ngomong supaya jadi jelma anu bagir, omongan anu bagir gitulah ngejereken hati batu lah. Yatta lama. Supaya berkembang kasusnya. Karena memang masalah lisan ini paling berat Kata Imam Al-Ghazali Di antara yang paling jauh naon Masa lalu Yang paling dekat, kematian Yang paling ringan Meninggalkan sholat Yang paling berat Dosa Yang paling tajam, lidah Letak teh teduh Cik Nabi paling dikhawatirkan ti di umat kami teh dua Lidah dan parji ngeri yuk mana Pak MC silakan, kalau ada yang mau bertanya tentang mentransfer dosa lewat lisan karena bab lisan juga nanti ada kitab khusus alisan baik Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian tentang bahayanya lisan dan dokter juga Ustadz ya. Alhamdulillah ya. buat yang bertanya tapi sebelum set lanjut ke pertanyaan set akan ada sumber terlebih dahulu set silakan kepada panitia kami tersilahkan Insyaallah dana yang terkumpul akan digunakan untuk kajian untuk membantu untuk event-event untuk membantu supaya terlaksana menjadi lebih baik Insyaallah untuk bermanfaat kedepannya sedikit Maka... bocoran kan ikut uh, iklan dulu nanti Bada Isa Bada Maghrib da'u kuat deh bisa ya Bada Isa ada refresh dulu sebentar Bada Isa perjalanan hati menuju tanah suci ini lanjutan kajian dari Cirebon Jadi Sabari perjalanan nanti menuju tanahnya yang berniat haji umroh ikuti kajian malam ini kita kasih treatment bagaimana uh, kita percepatan menuju uh, terpilih sebagai hamba Allah yang diperkenankan untuk bertamu ke rumahnya nanti bade Isa di al uquah. Hmm, Oke okay. baik Mangga silakan kepada panitia Mangga dipersilakan dan idaya Hasan baik, selanjutnya sebelum dilanjutkan ada info Insya Allah di tanggal 9 September 2018 akan ada Amazing Muharram yang ketujuh dengan tema hijrah untuk negeri yang Insyaallah akan diisi oleh Mas Yogyakwarung SS, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Asep Supriyatna, Ustadz Evi Effendi, Ustadz Irwan Shah, dan Zaskia Sungkar dan Insyaallah akan diisi oleh, SS, Karim, Effendi, akan diisi oleh di, Seth, di Trans Convention Center dari pukul 8 sampai pukul 3 dan untuk pendaftaran ada langsung ke nomor 0821 148 82161 Untuk informasi lebih lanjut nanti QR di belakang boleh nanti diambil di panitia. Dan di sini ada door prize banyak Ustadz, Tapi door prize yang pertama saya ingin berikan pada orang yang datang ke sini yang paling jauh dengan waktu durasi yang paling jauh. Boleh angkat tangannya yang datang ke sini menggunakan durasi belakang. Ya, lima jam, ada lima jam untuk datang ke kajian, bapak lima jam, berapa? Lebih, sudah menang. Bawa dari mana? Dari Lembang. Oh, Palenbar, Palenbar, <laughs> syukur allah. Bicara saja, bapak dari Palenbar naik kapal selam, pak. <tuh>. Ustadz iya jenggih kapal selam nage sandes di kenang-kenang biar ada bacaan di perjalanan Alhamdulillah oke okay. kapal selam gue orang Palembang mah dituang Ustadz <laughs> mangga biasa di estafetin. mangga Alhamdulillah dulu tuh cekap kaosna kangen puterana nyapanya mangga selanjutnya ini Ustadz iya Ustadz untuk yang bisa jawab pertanyaan tapi Ini uudella ahwat, untuk Joo, uudella. Kolme ahwat, yksi ihwan. Hyvä. Merkii silmukan, joka haluaa kysyä, on ihwan. Onko? Kaksi, onko? Onko? Silmukan, se on seuraava. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum. Ustaz, haluan haluan haluan haluan haluan Eh kalau misalnya lagi salat kalau lagi salat sendiri ya biasanya e, ada teman kita yang nggak ganggu e, kita tuh lebih baik ketawa dulu atau nahan ketawa gitu. Ngakak. Betul si Gabu Oke, ini terjadi dan pernah menimpa. Kusaimah lain diajak seriku ke angin. Pas ruku bedi angin. Kumai yang menyikapi jelemanukia. So, lanjutkan salat atau teguran enggak, salat itu nggak boleh dibatalkan kecuali kentut dan buang air tahan karena urusannya Umar mah sampai terbunuh dalam salat, Umatnya jual mawanian tapi yang ngabunuh ke salat mah tengah lawan, mau ukur ngajak herai antep kan, ya jadi berat ini masalah fikih, sudah nggak ada dana edan pisan saat ngomong, jingkang eh sama ya dalilan nabi dulu masjidnya tidak seindah masjid kita ada satu hadis ketika nabi sholat ada kambing lewat, kebayang tuh masjidnya jika kumah, mele asub maka muncul sama ayah nanti ke masjid cik cik, er aku, me yang mana memang mele asup. nabi merapatkan dinding. ding artinya gerak boleh yang mengganggu mah Ayat sholat kusuk te pengertiana teka pengaruhan kuno di luar sholat lain sadar orang teker sholat ayok orang teker sholat di pacok di hari mati rasa berarti kusuk itu nabi nih bab kusuk ketika nabi ruku cucunya naik dong da budak detik magitu di mana nge sujud naik dong nabi jaya te tiba-tiba nangtumnya sekali pertanyaan nabi usud nabi usud juanwani orang nyebut pangusuna salat mana nabi tahusuna nabi mah kitu aya na anu gagambung salat Singkahan we cingkaan we kaganggu terus sad jeung nabi mah ciduhan eh kan lamun ngimpi pangijin setan pernah sare nyiduh ka kenca siapa pernah wah you know ngaranana naik mer wah saya ngiduhan enggak kanjeng Tain jester ami we nang lawan hiha no, <niya>. cek <Jok> nabi mana <lian> nabi kitu nya nyamankan diri out of the zone maka boleh pindah boleh pindah kan orang masuk. sok oh di sinu ngagodana puas di sinu ngagodana teh ke entepan setan dan setan mah hinggap kana cocomok kana ucing dah pernah tuh sholat di pajagalan. tapi udah malam gitu aduh jangan salat euy eh. keburu akhir di terasna Deket KWC, tapi ada serambi gitu, sholat. Sama kan diutak-utak. Ucinko bejil tina kolong roda. Sangana ngerihan manaina. Kumaan tah? Urenken, me tong dipaksakin. Urenken ngadon cicing gitu. Digabruk, pindahkin tong. Untung, yang ngerse toh meniriwe. Gitu, jadi kan. Menbisa sekuat tenaga, sholatma tong dibatalkin. Kecuali, Ku sesuatu yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang. Tak salatnya umpangnya mana? Tempat numpang aman di masjid. Ya. Itu salatnya salat apa itu? Salat wajibnya di masjid. Di masjid lain? Hah? Bentuk horena juga kumah. Hah? Yang Yahoo. Hah? Ganggu di depan. Ganggu Mudah sing goreng sok yang lainnya nih hadiahnya titik balik berpricenya nggak apa-apa cowok juga aduk kasih nanti kesiapannya jadi akwat okay. dua ikhwan dua kita okay. buku terbaru Rebound Rebound buat saya ada sted ha? enggak saya enggak enggak enggak jadi sted boleh cowok dulu nanti cowo akwat kamil miknya dikatasin yang mana set sok bebas lah biar bijak tuh yang belakang tuh oh itu sted sekalian bawa aja sted ya ah. Bentar. Baik dan sebelum pertanyaan silakan kepada Pak yang mau sunduk pertanyaan silakan mangga insya Allah dananya akan digunakan untuk membantu untuk kajian-kajian event di Masjid Transluo Bandung sebab itu jadi mangga yang mau menginfalkan sebagian rezekinya kami persilahkan uh, Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah uh, saya mau so, nanya diisi ya anfik umfik alai ketika kau keluarkan Allah ganti Sok. saya mau nanya kan kalau lagi ngajar nih, ngajar kan muridnya tuh kan gak semua Islam nah di sisi lain kan saya uh, walaupun saya ngajar olahraga tapi saya pengen ngajak uh, si muridnya tuh buat misalkan buat lebih percaya ke Allah, lebih yakin ke Allah kan di sisi lain kan ada yang non muslim nih nah ikut ngedengerin dong ikut-ikut hmm. ikut belajar nah gimana sih kita nyikapinnya tanpa membeda-bedakan antara si A, hmm. si B nya gitu rumah, anda sebagai seorang pengajar Uh -huh. Sementara di kelasnya orang langgan Tauhid Enggak kan Enggak Jadi ng ngajak gitu kan Seberes beres beres beres Di belajar nih Dan Saya kasih sisip, sisipan sisipan Gimana sih kita biar lebih Dekat hmm. ke Allah Betul. Kita biar sholat bareng Terus yang jadi Nah kan Waktu saya ngajak tuh kan enggak semuanya Islam nih uh. Nah Gimana sih kita Biar nggak beda-bedain orang gitu Udah dibedakan mah lempeng Justru dirinya dakwah teh Justru didinya dakwah Jadi Hei da'ohan mah, hei suka luar islam Jaa, ker islam menguatkin Hei da'ohan mah, kuudu di nukitu Entak saya loba nongkrong di kape itu, te ameh kadeng ini Kuunut pernah kadeng Coo, ngedeketan kor teh Yee, long kurang nantepkin, mulai Eee, kang, minyung korek, sok, mimitina, hayang deket Jika di Turki, sa deket Blue Mosque kan lebar kapel didinya ternyata di Turki itu kurang kajian ini contoh ya kasusnya seperti anda saya ya saya ngobrol didinya tiba-tiba ya ahwat lucu pisan orang Turki seri-seri kau orang teh orangnya nama kapegung yang serima bisa yang nanya tuh bisa itu mung Inggris orang tuh bisa Turki da orang tuh bisa di Inggris tiba-tiba uh. kubah satu buhwe kurang deh. Ngekerran tukang kapena Make translator Cik, menanyakan seita belunyah-belunyewekka Orang aing sebuah pemanjikan gitu Oh, komen lah Nya. Suka aja lihat Cara kalian ngobrol, ngobrolin Apa sih? Kan orang tengah beda-bedanya Hanya nges, disuguhan Korang nge traktir sekalian Akhirnya dia berteman Di Instagram, minta nomor WA siapa ingin ke Indonesia belajar tentang Islam dan ketika kita belajar Islam di negara Islam yang kita pandang itu negara Islam juara juaranya cicing di Bandung menang kajian juga gitu Di didituman jadi aneh sih ya ayah mengaji di KP ngobrolkan agama di KPT. sampai bonusnya apa saya Tumayar Dahar, Syekh nyebut nagek Syekh Imam Ependi kau orang teh Cain ketirahan ganti ngaran ternyata di Tumat Ependi itu jalan kaya jalan epi ependi ngeran jalan jalan tuh ependi jalan tol ependi jalan tol ependi jalan gitu entang orang pd pas di Turki dipotol anapun ngeran urangan jadi seharusnya emang justru dakwahman dini berbeda suganikap banding kemarin saya ceramah di Salman kan ada yang masuk Islam ternyata dia nguping gitu loh sampai beberapa kali dia stalking kepo di YouTube akhirnya menemui saya benar ya, lurus te, apa perempuan, Ah oh, udah, yakin aja, kalau Islam tu asik, ngenangin lah, nyoshok so, atau Bismillah, karena ya mah, sehadatan, hati-hati yang berat tu istiqomahnya, jadi terus, nah, yang jadi masalah apa? Takut menyinggung gitu? Entang, justru di nuki ceramah mah, ceramah di masjid kia mah aman, tu hanya menguatkan, tapi nuki tu mah kan, jadi warna baru, justru calonnya di sana. Seperti ke Black Sari, ke Sari Temsok datang. Tuh jadi pemain. Hasil kiri-kiri -kir gituan, blong. La ilah, la ilallah. Ngajakin sholat salat- Sholat, sholat jenazah, Allah. Teriwanya. Jadi dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Tentu pun justru kudu diminengan ngobrokin tauhid di teh Biarkan mereka bertak bertanya keren pertanyaannya Sok Ahwat Ahwat bawah dulu nanti Ahwat atas, Ahwad atas tadi. Baik. silakan Ahwat yang mau bertanya terlihat tadi yang angkat tangan duluan itu yang paling belakang ya mohon maaf ya yang warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, uh, saya tuh ini apa amanat dari temen ya, uh, katanya uh, dia punya calon beragama Islam, tapi uh, agamanya kurang kuat, uh, apa masih jauh lah uh, uh, ibadahnya gitu, uh, bukannya dia merasa suci tapi dia uh, agamanya kurang kuat lah gitulah, mm -hmm. terus dia teh karena dia gitu udah gimana mungkin apa terusin apa harus putus sampai enggak ditelusin gitulah Siap. E, makasih ya Ustadz gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya. Saya seorang boga calon Islam sih Masih. dan agama nanti kurang kuat lanjutin jangan sementara hati sudah susah move on ini masalah ragu berarti kan ragu mencek nabi mah La buka ila yuri buka. Ilama yuri buka. ibadah ragu, tinggalkan yang merugikanmu itu. Can jadi ragu, komo jadi Sekali Nabi masimpa simba orang ne Nu dalam. Nuragu tinggalken Sampaikan ketemu ada teman ibu, ragu tinggalken Ulin katrans lo lobakene nu Kan persoalannya agama nggak kuat. Di ykka ruot, tingin liit, tadi diuk. Ykka ruot, aga mana? Nyhatiin rek balik era muren. Bejakin, ngesan, gitu. Moin masih resah, temunya Ustaz Epi. Gelista, Bu? Normal dong. Siap. So, jadi Ragu, tinggalkan. Mana MC-nya? Kekaluhur. Di atas tuh. Yang eh, sudah di atas ini, ini, dulu, ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, bicara soal transfer dosa, ini ada sebuah sebuah keluarga di mana bapak yang membuat atau menciptakan prasangka buruk kepada anaknya. Di mana bapak ini uh, apa menciptakan kasih antara kedua anaknya. Nah, <tuh> pertanyaan saya eh, apakah eh, yang berdosa dalam arti kata bapaknya yang menciptakan ketidakadilan sehingga membuat anaknya berburuk sangka atau anaknya yang berdosa juga untuk berburuk sangka kepada bapaknya. Artinya mentransfer dosa apakah bapaknya menciptakan dosa buat anaknya ataukah anaknya yang menciptakan dosanya sendiri karena berburuk sangka? <tuh> Itu yang pertama Yang kedua kalau boleh Pak Ustad, Bagaimana mensinkronkan, mensinkronisasikan Antara mata dan Lisan, karena kadangkala Yang namanya lisan itu berucap Itu tidak Lepas dari mata Bahwa apa yang dilihat itu yang kemudian Terucap di lisan, itu aja sih Pak Ustad, Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kan Sangat normatif Tadi saya buka hadalahnya dengan Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti ujian itu datangnya warna-warni, rupa-rupa. Hendri uji ku bapana, jiga Ibrahim diujinaku saha. Hendri uji ku anakna, saha kan An. anakna saha Nuh. Hendri uji ku istrinya, Lut. Hendri uji ku dulu-duluna Muhammad. Ini anak seperti Tidak diberikan sikap adio oleh orang tuanya Lalu orang tuanya seperti berpihak Kepada salah satu anaknya dengan Memberikan Pemahaman atau sikap Atau kata-kata yang sepertinya Kurang resep kanuhijinadei Ini mah anak, nah yang dituntut Kedewasaan, karena Bicara orang tua mah Bicara hormat Bicara hormat mah bukan karena orang tuanya Tapi bicara Ini perintah Allah kompersinya Ibrahim diujina aku bapana nya riweh pisan tapi tetep pe eh hormat ka bapana mah Artinya anaknya yang harus ada ilmunya sampai kalau muncul persoalan jadi pertanyaan kan itu masalahnya nah sampai jadi masalah ini teh kenapa ini teh cek agi ah, yang jadi masalah bukan masalahnya bagaimana menyikapi masalah lu penting mah budak mah tong gitu nah anaknya yang harus kongsi teh dong saruhananya, kan si bapak itu kadang memihak seperti saya, punten, saya harus gentle, saya punya anak 4 udah kano gede mah sok jarang komen, karena gua banget gitu loh, kano cikal mah sok beda, pastilah ada yang dilebihkan lah tapi setelah mengenal agama ternyata tidak boleh etate. jadi lamun anu pangais bungsu di ais apalagi yang bungsu gitu loh Paham? Ini masalah keadilan kan larinya. Jadi masalah rasa makan Nabi mah kan hukuman lagi. Aduh subhanallah. Nabi kalau jalan, lihat anak kecil, itu disapa lebih dulu. Tak sama mon. Tadi para pengih di ditutah. Nyempetin istilah di di mall. Pas ka toilet. Pas ka toilet, toilet jika antri sembako itu naon. saya on dipotok. cuy budakna manih naon apa Cabakan budakna. Sing soleh ya. Nausa jembatan budakna. Indum nama temen. Kusalaan. Paipi juga aku mau nuletikene pangkusok. Eh tetea dalilan. Nyenangkin hati batur. Komo nyenangkin anak sorak. Saya tidak bisa menuduh orang tua itu tidak adil. Nyenukudu bijak mah anakna. Weh, karena lawan adil mah bijak sana. Maka mau nyenukti adil lawanan weh, kubijak sana. Faham? Nah, anaknya yang suruh kajian biar sopan menghadapi ayahnya yang seperti menzoliminya bisa jadi itu tuh ladang surganya ladang ama untuk dia masuk surga seperti Ibrahim kan sabar pisan gitu menyikapi bapak nate diuji nate kiah Ibrahim tuh ahli tauhid diuji nate kubapana celupung pisan di tetangga te, te, dagang patung galau tuh yang dagangin patung sana ngalasaleterin ngala lah beren gitu kubapna digugut Dikunggu Tapi te wajib payuman payu bahaya Berarti loban banu musrik dagangkan maa dagangkan ngan nga marketing orangnya Patung torek Patung lolong Patung pegok Patung lumpuh payuma si dalang roti Roti hapuk Roti <tuh> Tapi setidaknya ada ketaatan kepada orang tua yang se... tidaknya dihargailah perasaannya Balik tidinya Ini petik saja hikmahnya nanti apa balik tidurnya bapaknya nanya dong ajar kurang ajar, Kim, zebra patung hari ini ke rumah Rani pak ada hore di rumah tangga tuh kedua hore mana emang patung mandi Ibrahim berkesempatan menjelaskan, Pak lamun tuh bisa mandi mandi acan mah ngapain disembah sembah tersentuh dong bener oke okay. hati ngaku ah mana sok sampai puncaknya Ibrahim menghancurkan seluruh patung yang ada di dalam Ka'bah, tapi disesatkan hijik numpang badagna ingat kisah itu untuk menyentuh logika, sing-bener sik mikir teh sampai akhirnya Namruz ngamuk ketika Ibrahim sebelum dibakar manusianya menghancurkan patung siri Ibrahim nyasogerek nudoh mah, tapi kan ngempakna ya di numpang gedena, batu sieta, tapi Ibrahim nyasogerek tapi orang itu nah, ketika orang tua bersikap tidak adil itu perlu pendekatan ekstra. tong dilawan, tong didebat da. orang masuk ngerasa pinter mungkin dia belum paham dekati dengan cara terbaik Unten, kisah satu lagi yang saya alami nungga santren kan saya, sah, si bapak nungga biayaan, si bapak nungga doa, si mama, jeng si bapak di pasantren dong, liburan balik ke imah langsung kan ceramah si bapak pak kita ngurus hayamu ae. kok bapak ada aja di kandangan terus si bapak mana itu nyeramah aing nasi aja di nyeramahan aing kelas tuh dong polototannya, oh cara salah buru-buru 4D ke pasantren. liburan kedua beda pola, si bapak germa cakoran wayah kie kopi can aya. Kentering kentering kentering pak Kopi pak Ta, Iya bener masantren rente Seumur Buka buddha budak lah Aino kopi Naik dong Grade nya Tok, pak Iyepä Papa eipi buka buku siya, alus pak Ah buku-buku lah Cing bapakai ker Maca buku Iya buku epi halus Bab Hayam Sia. Sepat bapa mun. Inung bapa kopina di balah bukuna mah. Di nun lah kopina. Imah rasa kopi eh. Amis, Pak? Uh, oh, bisa aneh bedak bapa. Oh, barista tuh, Pak. Barisan tentara Allah. Pak ngeunah kopi. Pak, i, kopi non Hideng. Tapi rasana ngeunah. Buku ke Pak, baca heula geura ke karasa ti dinya nepi ka ayeuna jadi DKM. Bukuna kembali kepada Quran Sunnah Munawarholil. Si bapak urin dagang, pasihahalajeng si mama, orang yang maca buku ini napi Nepi mat, napi kaboga pasanrena, napi masjidnya. Ada barokah dari sana. Hanya saya jadi Ustad, doang puting mending doangkan. Pola ya, paham maksudnya? Ya? Jadi jangan jazban keadaannya, itu teh cara Allah untuk kita lebih dekat dengannya. Paham? Saya nggak berani menyalahkan orang tua yang jadi bahan pertanyaan di kasus ini. Mungkin ini ujian buat anaknya untuk lebih bijaksana ketika merasa tidak diadili. Gitu ya. Contoh ya. hiji deh, panggung-panggih. Kera, hiji deh. Bu, Ibu kadang seri, suka teriak, dah, mana ayah nu adil, bab naon dah. Cana naon rengis nuduh, dah, jika nu aranya, mana ayah ustad nu adil, hei, apa kabar, adilku mahatu dipraktekin mah. Sakitu ei Aku lohko liian raasta kuvailuako? Batelli saa di Augua. Sanoin, kumaran